Terima kasih oh, buat kalian yang ingin karaokean lagu-lagu terbaru dari saya produksi Samudra Rekord sekarang sudah ada channel youtube-nya jangan lupa subscribe jadi karaoke youtube-nya